Mitra bisnis, kemarin, Selasa 6 November waktu Amerika Serikat, Barack Obama dipastikan memenangkan pemilu dan kembali menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45 untuk 4 tahun ke depan. Dilihat dari perolehan suara elektoral, Obama meraih total 303 suara, unggul jauh dibanding Romney yang hanya mendapatkan 203 suara. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, Bagaimana Bapak melihat kemenangan Obama ini? Obama menang mutlak kalau dilihat dari segi elektoral kan. Apa pesannya? Berarti kan lebih banyak rakyat Amerika yang mendukung program Obama selama ini. Health care, ya. kemudian Employment, karena Obama memperjuangkan juga undang-undang Tentang penciptaan lapangan kerja Tapi gagal terus, ditorpedo oleh DPR-nya, DPR di Amerika juga Sedang sableng kan Pokoknya apa yang diusulkan Presiden dihambat terus Karena DPR-nya dikuasai oleh Partai Republik Dan pemilu sekarang juga Membuat Partai Republik tetap Dominan di DPR Partai Demokrat hanya Dominan, hanya mayoritas di Senang tapi kan residen itu akan lebih mudah melaksanakan tugas-tugasnya Kalau DPR dan senatnya mayoritas Sama Nah sekarang DPRnya yang dikuasai oleh Partai Republik jauh gitu Perolehan suaranya juga Jadi berat memang buat Obama Oleh karena itu Obama harus mengedepankan pendekatan yang bisa mempersatukan pandangan di Amerika Amerika kan makin divided istilahnya Ini kan dua ekstrimnya Romney sama Obama dan Obama menang ini juga mencerminkan karena memang sudah terjadi perubahan mendasar paling tidak dalam dua dekade terakhir di Amerika, terutama dengan perubahan komposisi demografis. Apa yang dimaksud dengan komposisi demografis itu, Pak? Setiap pemilu, pemilih kulit putih itu berkurang 2%. Sementara non-kulit putih bertambah terus, gitu kan? Makanya Partai Republik atau Rumni kan anti atau ingin menghambat migrasi-imigrasi justru imigrannya makin banyak dan memiliki hak suara gitu. Rumni anti perkawinan sejenis makin banyak perkawinan sejenis di Amerika. Rumni tidak begitu memahami bagaimana merangkul perempuan karena misalnya aborsi masih dilarang gitu kan Sementara ada pandangan-pandangan aborsi itu adalah hak perempuan Kalau perempuan itu merasa terbebani Maka diberikan hak legal gitu ya Untuk aborsi jadi makin tajam perbedaan ideologis diantara keduanya Kemudian juga dalam hal pajak Romney ingin memotong pajak orang-orang kaya Dan memandang bahwa rakyat Amerika ini 47% jadi beban Udah pernah bayar pajak gitu ya Jadi pro kaya lah gitu nah, Sementara Obama pro miskin Nah dalam konteks demografis Amerika Semua isu itu mendekatkan Mayoritas rakyat Amerika itu terhadap Obama, ya, yang platform politiknya itu lebih sejalan dengan mayoritas rakyat Amerika. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.